نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونسترشده نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Ibrahim. Kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh alam engkau Maha Terpuji. Sah kenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah mengetahui bahwa umatnya di akhir zaman nanti akan kejangkitan penyakit ikut-ikutan. Penyakit taklid buta. Tanpa pikiran dan tidak pakai tanya lagi apa yang dikerjakan ini. Sehingga beliau bersabda 1300 tahun dahulu dengan kata-kata yang jelas la takun immah. Dalam bahasa Indonesia, janganlah Anda menjadi orang pak turut. Kalau orang berbuat sesuatu baik kamu lakukan karena orang berbuat baik Kalau orang berbuat tidak baik Kamu lakukan karena Orang banyak melakukan itu Satu larangan Yang mempunyai arti besar Di bidang kemasyarakatan Kalau Nabi SAW wa Berkata jangan ikut-ikutan Itu Pasti Bahwa masyarakat yang ikut-ikutan akan tidak mempunyai pendirian atau tidak e, menghormati pendiriannya sendiri jadi jenis manusia seperti ini tidak bisa diajak untuk membangun masyarakat dan tidak bisa dipakai sebagai anggota masyarakat yang sehat 10 muslimin itu dapatnya kita cegah kalau kita berpengetahuan. Jadi buat kesekian kalinya saya anjurkan kepada diri saya dan kepada saudara untuk menambah ilmu pengetahuan. Menambah buku-buku bacaan. Menambah tanya-tanya dan membuka mulut untuk bertanya kepada ulama, kepada ahli sejarah dan lain-lain sehingga kitabnya ikut kitabnya perbuatan tidak terpengaruh oleh satu perbuatan orang lain khususnya kalau perbuatan itu tidak cocok dengan ajaran agama Islam pengetahuan yang dalam tentang agama tentang sejarah akan berhasil mencegah seorang untuk berbuat segala yang tidak pantas dalam kehidupannya itu dan ilmu itu harus memberi manfaat Kepada kita Dan tidak mengganggu Kestabilan hidup Sebab ada ilmu Yang menurut nanti dalam alenia yang kedua Bahwa ilmu itu Kalau tidak bermanfaat pasti akan berbahaya Sebab ini satu senjata Yang hebat Jadi ilmu itu kalau tidak Bermanfaat pasti akan membahayakan Membahayakan orang yang Memikulnya sebab manusia ini membagi ilmu pada dua bagian, ilmu yang nafi' dan ilmu yang mudir. Saudara tentu juga mendengar bahawa ilmu-ilmu tentang fisika, tentang kimia, fisika, itu akhirnya mengalami satu proses yang berbahaya kepada seluruh generasi umat manusia. Jadi ilmu misalnya tentang atom, tentang perkembangan atom, dan lain-lainnya, itu sekarang ini menjadikan umat manusia merinding, takut, akan ledakan-ledakan atom dalam perang dunia ketiga. Bagaimana halnya umat manusia kalau nanti di dalam perang dunia ketiga digunakan senjata-senjata atom, di mana orang dikejutkan dengan lemparan suatu benda yang membakar Kira-kira satu buluh Jawa ini. Sekarang kita lihat proyek reaktor-reaktor uh, atom yang pipanya bocor itu ratusan ribu orang diungsikan. Takut radiasinya. Takut racunnya udara yang kena dan mati. Repot. Jadi seperti transmigrasi besar-besaran. Karena reaktornya itu lubang dan keluar asap. Asap yang beracun. Bagaimana kalau bomnya digunakan? Ini bukan bukan bukan bom. Itu cuma tenaga listrik memakai reaktor atom. Bocornya menyebabkan bahaya. Ini ilmu yang berbahaya. Ada ilmu ditemukan tetapi Sampai sekarang umat manusia merasa lega dengan ilmu itu. Ilmu akhlak, ilmu kejiwaan. Dan ini kebetulan dimiliki oleh kebanyakan umat Islam. Ilmu-ilmu seperti tadi dimiliki oleh orang-orang yang bukan Islam. Sekarang ada konfrontasi ilmiah, Ilmu pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang sumbernya Barat. Ilmu eksperimen dan semua ilmu yang sekarang ini dicoba dan membawa hasil yang cukup lumayan di bidang rohani oleh umat Islam Saudara-saudara ada yang saya katakan tadi ilmu mamorrat itu namanya ilmu yang membawa kesialan bagi umat manusia lantas pernilayan kita Bisa kabur terhadap proses Perkembangan ilmu pengetahuan Misalnya di zaman kita proses Prosesnya Kebanyakan ilmu sudah tidak normal Lelaki dan perempuan Sebelumnya Mendapatkan ilmu Dicampur adukkan Lantas dikatakan ini umat Ini manusia-manusia mencari ilmu Gadis-gadis dan remaja Remaja serta jejaka Jejaka dikumpulkan di satu kelas Satu sekolah satu alun-alun Lalu dikatakan ini penuntut-penuntut ilmu Orang akan bertanya Ilmu apa yang akan dituntut oleh manusia-manusia seperti ini Orang yang cerdas akan bertanya Apakah sampai bisa mencapai ilmu Dalam keadaan begitu Sedang fikiran akan tergoda oleh sesuatu arah Apa bisa diarahkan ke ilmu Caranya menuntut ilmu itu sudah su Sudah tidak baik jadi ilmunya sudah pasti akan membawa sial. Anak sejak di bawah umur dilatih supaya dia dangsa. Di bawah umur lima tahun, empat tahun dilatih dangsa. Lantas katanya ini pendidikan. Orang kemudian bertanya pendidikan apa yang membawa cara begini ini? Dari mana sumbernya ini pendidikan yang belum apa-apa anak sudah disuruh latihan dangsa? Dan habis dansa Terus SD-nya dikumpulkan SMP-nya dikumpulkan SMA-nya dikumpulkan Dan universitasnya dikumpulkan Lalu dikatakan cari ilmu nah, Kalau orang bilang ilmu kasih-kasihan Cinta-cintaan itu mungkin orang bisa terima Sebab memang itu bidangnya Jadi orang sekarang ini bertanya-tanya Apa yang sebenarnya ilmu itu? Lalu berbicara tentang ilmu Dan perkembangan-perkembangan manusia Di zaman sekarang Yaitu yang seperti kita lihat Tadi pagi dan ini anak-anak Masih kecil-kecil Dipahesi Kadang-kadang disuruh Pergi ke tukang rias Dipakai wig Dan dipakai Lipstick sudah seperti Orang yang sudah Yang sudah dewasa yang akan ditaruh Di atasnya kuade, sudah mau di masukkan kemantep begitu kira-kira konon katanya ini hari Kartini saudara-saudara kita cuma ikut-ikutan dong kita tidak tahu apa sejarahnya umat yang ikut begitu itu dan untuk kepentingan siapa kita punya anak-anak kecil-kecil gadis-gadis cilik yang masih bersih ini kita pakai segala macam seperti begitu kita naikkan becak tidak jalan ada yang waang makudung tidak ada yang pakai sama sekali kecuali dalam seribu separuh kalau tidak satu, oh seribu per anak kecil cuma satu yang pakai gudung antara dua, yang lainnya ya mendemostrasi ke kecantikan kecantikan dan mode mode show ala barat. sebetulnya ia ya, pantas sebab jengkart ini adalah satu orang yang lebih mirip ke barat-baratan. Beliau dianggapnya suatu pejuang uh, wanita ya pelopor gerakan wanita Indonesia. Konon hanya karena surat-suratnya Jean Kartini kepada teman-temannya di Nederland. Tahu sebelum tahun 1900. Jadi lahirnya Kartini tahun 1879. Mungkin matinya tahun 1904. Umurnya kira-kira 25 tahun Itu dianggapnya pasti menjadi pelopor Gerakan wanita Indonesia Kalau membaca surat-suratnya Yang dikumpulkan oleh satu orang Belanda Yang namanya Mr. Abendanon Mengumpulkan surat-suratnya Raden Kartini Dijadikan satu buku namanya Durdeutsernis Totlicht Diterjemahkan oleh Armen Pane Dengan judul Dari gelap pergi ke terang Todlich Jadi seakan-akan menyindir Perempuan-perempuan yang dipingin Suruh bangun pangking Keluar, bebas Dan didirikan sekolah-sekolah Namanya sekolah Kartini di mana-mana Ya ini hasilnya Kalau ini dikunyah menurut Gigi Islam kurang cocok sebenarnya banyak perempuan muslimat yang urisinil yang mempunyai jasa tentang gerakan wanita lebih atau mestinya ditempatkan sama dengan ini tapi nasib mereka tidak ada yang urus sebab tidak ada orang Belanda yang mengumpulkan ceritanya dan riwayat hidupnya seperti Almarhumah Nyai Haji Saleha di Surabaya Paling sedikit muridnya kira-kira Seratus -kira ribu perempuan Tidak ada orang perempuan yang baik di Surabaya Melainkan hasil muridnya Nyai Haji Saleha Dan berperempuan di Padang Seperti Nyonya Rasuna, Syahid, lain-lain Nyonya-nyonya yang eh, Nyai-nyai muslimat Yang mengajar dan mendidik Antara lain itu saya katakan tadi Nyonya, Nyai Haji Saleha tadi Ibu saya termasuk salah satu dari muridnya Almarhumah Rahimahullah Dan tersebut ya, Itu perempuan menjadi Perempuan-perempuan yang ada di Surabaya itu Mempunyai malu Mempunyai so Toto kromo, Cara-cara yang betul-betul Dan cara bagaimana Dia mendidik anak Itu Nyai Haji Saleh lah. Itu mestinya Yang kita pegang Hari uh, hallnya gadis-gadis. Ya, Tapi beginilah nasibnya kita umat Islam dan nasibnya pejuang-pejuang Islam. Dan nasibnya kita ini cuma tiru-tiruan tok. Tadi saya kaget melihat anak-anak gadis-gadis cilik. Paes sih saya sendiri tanya, "Apa ini? Dunia kok sudah berbalik begini?" Lah ini anak kalau disuruh pakaian umurnya masih 5 6 tahun begitu. Kalau umurnya 25 tahun bagaimana paesnya? Kenapa ibu-ibunya itu anak tidak memikirkan iking kok ya apa Saya. Inilah sebabnya saya e, dalam diktat ini ada masalah yaitu e, ini tadi. Yang kedua, usluku suhulul haq. Nanti saya akan terang. Mari kita baca yang pertama. Saudara-saudara Lam yajtahid ahad qatt ijtihadan wa lam ahad qatt ibadatan afdal min tarki Tiada seorang pun yang giat melakukan sesuatu dan tak ada seorang yang melakukan ibadah yang lebih afdal daripada meninggalkan larangan larangan Jadi hendaknya kita ini muslim bisa menilai ibadah musi bisa menilai perbuatan dan kelakuan kita. Jadi kelakuan yang paling afdol adalah kita meninggalkan segala larangan Allah. Antara lain yang seperti tadi saya sebut. Melatih anak-anak mulai kecilnya keluar dan dan seperti itu. Itu dilarang oleh Allah. Sebab itu anak akhirnya nanti akan menjadi ya selalu mendemonstrasikan kecantikannya lupa bahwa itu dilarang oleh Allah berkat didikan kita sejak dia kecil ini jadi hendaknya kita mesti hati-hati mesti kita ingat tidak ada satu usaha yang kita kerjakan secara giat dan tidak ada ibadah lebih afdal daripada meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah segala dan semua tanpa reservasi. Sebab perjuangan ini ada dua Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dua-dua sama taraf. Tetapi lebih afdal meninggalkan larangan. Di samping perintah yang wajib. Jadi ini perlu kita capai. Kedua, ushluqu subulal haqq. Wala tastau isu min tillati ahliya Begitu kata Sufyan Ibn Uyayna Salah seorang tokoh ahli tasawuf Jalanlah dalam perjalanan Perjalanan kebenaran Dan Jangan merasa diisah Karena sedikitnya yang lewat di sini. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW Bada'ad-dinu ghariban wa sayakunu wa sayauudu kama bada agama ini datangnya ghorib tidak dikenal orang aku kata nabi Muhammad membawa agama ini seorang diri tidak ada yang mengenal gures tidak mau kenal tapi lantas akhirnya terkenal dan tersohor akhirnya dianut oleh banyak orang akhirnya nanti kembali ghorib lagi sampai orang sekarang merasa heran Agama Islam ini paling tidak diketahui Paling horib Hanya kepada anak buahnya sendiri Agama Islam paling tidak dikenal oleh pemeluknya Jadi di luar pemeluk Islam ini Banyak yang mempelajari agama Islam Ini horib Menjadi horib lagi Jadi agama Islam ini Menjadi horib Karena itu Kendaknya kita berjalan di atas relnya Islam dan jangan gelisah karena sedikit orang yang jalan di situ. Sebab orang sekarang ini emak tadi saya katakan banyak orang sekarang ini ikut-ikutan karena tidak adanya yang mengerjakan dia tidak mau ikut mengerjakan karena sedikitnya orang yang berbuat yang memakai kudung di zaman ini moro-moro dia tidak mau kudung apa alasannya? Siapa saya diketawai orang kalau saya gunungan sendirian yang di dalam? Ini namanya imma. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh gelisah sama sekali karena tidak adanya orang yang mengerjakan kebaikan. Seandainya dibangil ini tidak ada orang yang mengerjakan kebaikan, maka ada satu orang harus dia mengerjakan kebaikan. Jadi kita lah harus mempunyai kekuatan batim dan kekuatan tekad seperti itu. Jangan menunggu orang banyak. Syukur kalau ada konco-konco yang banyak. Tapi kalau tidak, kita jangan suruh. Kalau perlu, satu kelompok yang hadir dalam majelis ta'alim ini saja, yang bisa mengatur keluarganya untuk keluar, memakai pakaian yang diribu'i oleh Allah, yang disenangi oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Biarpun diejek oleh orang lain, biarpun dicemohkan. Saudara-saudara ini perlu kita laksanakan Yang ketiga Al-ilmu ilam yampahka barat Juga Sofyan Ibn Riyayna Hati-hati ilmu muwahai manusia Kalau ilmu ini tidak bermanfaat Dia pasti akan membarat Ada sesuatu kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya Kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya juga ada obat yang kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya seperti vitamin B kompleks. kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya tapi obat-obat antibiotika itu kalau tidak bermanfaat berbahaya kadang-kadang bermanfaat memukul satu arah baksil-baksilnya dimatikan oleh dia tetapi dia mengganggu nir, mengganggu yang lain ini namanya ekses-ekses sampingan itu hasil ilmu jadi ilmu perlu diatur. Kalau tidak bermanfaat bisa berbahaya. Seorang alim gembol fikih banyak tidak menggunakan itu. Tidak bermanfaat Dia pasti menjadi bahaya. Siapa nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat tentang ilmu itu. Kenapa kok ilmu ini tidak sampai memanfaatkan Anda sendiri? Kenapa ilmu ini tidak sampai uh, bisa mengatur kehidupan Anda sendiri? Itu termasuk ilmu yang berbahaya Ma'asyr muslimin Sufyan lagi berkata Laisa yagurlul madhu Man Arafa nafsa Bagi seorang Yang telah mengetahui akan dirinya Maka segala pujian padanya Tidak membahayakan Sebab banyak orang dipuji Karena pujian orang ini Rusak pikirannya Rusak ikhlasnya. Dan menjadi ria. Menjadi takabur. Dan ujian pujian-pujian uh, itu merusak orang itu. Sampai Rasulullah SAW bersabda Uhtu fi wujuhil madda'in at-turab si, Kalau bahasa Jawa siratono lemah. Mukanya orang-orang yang suka memuji-muji. Apalagi kalau muji itu niat Nibuli orang itu Tidak muji karena Yang betul-betul ikhlas Memuji Karena supaya dia dapat balasan Daripada yang dipuji Yang dipuji ini misalnya orang yang Mempunyai sesuatu Atau kedudukan atau harta Dipuji supaya dia kecipratan apa-apa Ini pujian bukan karena Allah Pujian semacam ini Adalah berbahaya Waktu biujuhil medahin Turaq Orang-orang seperti itulah Yang kata Rasulullah SAW Perlu ditaruh di Tanah di mukanya Tetapi Kata Sufyan Ibu Nuryayna Orang yang sudah kenal kepada Allah Orang yang sudah uh, Kenal kepada dirinya sendiri Biar dipuji bagaimana Dia tidak terpengaruh oleh puji Dia sudah tahu ukuran dirinya Sebab di saat-saat itu Orang yang dipuji ini akan menganggap Bahwa ini cuma kebaikan sangka saudara kepada saya ini adalah husun wannak bi sebenarnya saya di bawah apa yang anda puji tapi anda saking berbaik sangkanya anda kepada aku, anda puji saya dia lantas mempunyai asosiasi dan anggapan begitu tapi kalau orang yang tidak kenal dirinya, dia lupa daratan kena pujian ini akhirnya dia berbuat sesuatu yang sudah keluar dari ikhlas, atau membawa dia kepada Ria dan Ujum. Om Poh, lihat saya semua orang puji saya, semua orang kenal saya. Siapa yang tidak kenal pada saya, semua memuji saya. Saya punya karangan dipuji, saya punya pidato dipuji. Dan akhirnya dia ini sudah hidup, tidak mengerti dan tidak tahu dirinya sendiri. Yang salah di sini adalah lebih besar salah yang memuji. Sebab ini orang belum kenal dirinya, tidak kuat kena pujian. Saudara tahu Firaun itu asalnya dipuji-puji oleh umatnya. Saudara tahu juga bahwa Bung Karno itu tidak mau dikritik, minta dipuji terus. Akhirnya salah garapan. Jadi dia akhirnya merasa bahwa dia super. Jadi semua gelar diberikan kepadanya layak tidak layak dan ini harus kita jauhi akhlak begini. tidak usah kepala negara kita sama kita saja kalau mau memuji teman harus kira-kira kira-kira sedikit jangan dipuji dipuji akhirnya ini orang lupa daratan menjadi keliru jadi pujilah sekedar, sepantasnya dan seikhlasnya saudara-saudara inilah satu pesanan dari Suhyan Ibn Riyayna Saudara-saudara kemudian manusia dibagi tiga oleh Yahya ibn Mu'al. Ini Sufyan dan Yahya ini termasuk tokoh-tokoh, ini tasawwuf. Beliau ini berkata, Al-Nasu Salasa Rajulun syagalahu ma'aduhu an ma'asyai Warajulun syagalahu ma'asyuhu an ma'adih Warajulun mustahilun bihima jami'an Fal'ula, darajatul faizin. Wassaniyatu darajatul haliki Wassaniyatu derajat mukhatiri Jadi manusia ini ada tiga macam Saya kira tidak lebih dari tiga ini manusia Kalau memang kita mau teliti Tidak mungkin diketemukan yang keempat di bidang ini Seorang yang memikirkan akhiratnya sehingga masalah-masalah duniawianya ini tidak terlalu dijumparkan pikirannya. Jadi asosiasinya, rencana-rencana besar atau kecilnya, semua itu menuju atau ditujukan ke akhiratnya. Nanti saya bagaimana di akhirat? Apa yang saya mesti kerjakan ke akhirat? Saya dapat ini. Bagaimana saya bisa memanfaatkan ini nanti di akhirat? Semuanya dioverkan ke akhirat. Seperti... Eh, apa namanya uang yang ditransfer gitu. ya saya kepingin pergi ke akhirat selamat, untung tidak sampai kalah dengan teman-teman mendapat tempat yang paling disukai oleh Allah mendapat keriduan Allah di sana. ini saya dapat duit, bagaimana caranya saya mau memanfaatkan ini, ini di akhirat, ini namanya orang insyaallahumaduhu an ma'asyid orang yang disibukkan oleh akhiratnya dari urusan duniawianya sendiri Bukan tidak mencari dunia, tetapi tidak disibukkan oleh dunia. Disibukkan lebih banyak oleh akhiratnya. Yang kedua, sebaliknya. Orang disibukkan oleh keduniaannya, lupa kepada akhiratnya. Dia ya tidak, sampai dia tidak sholat misalnya. Dia sholat, tetapi asosiasinya terus ke dunia. Cita-citanya panjang sekali. Nanti tahun 85 saya akan mulai membangun satu perusahaan. Nanti tahun 90-an saya akan berbuat begini. Tahun 99 kira. Akhirnya ini orang mempunyai tungul aman, Jangka dia punya cita-cita ini panjang, seakan-akan surat telegram bahawa dia akan mati tahun 3000 atau tahun 2500 ya terjadi. Kira-kira begitu. Jadi dia ini asosiasinya panjang sekali. Ini orang biasanya tidak banyak asosiasi ke akhirat. Ke sini. yang ketiga orang yang membagi dua akhirat iya dunia juga iya jadi ini orang dikatakan mukhawatirin kalau menurut teori sopian Yahya, <tutupi> ya. ini orang spekulasi, untung-untungan kadang-kadang dibagi dua yang dunia ini banyak haramnya buki kan? dua sama beresnya, ya apa katanya Allah subhanahu wa ta'ala umumnya dia masih bisa mengharapkan keselamatan sebab dia masih bisa mengharapkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w oh. tapi yang sudah jelas yang kedua ini haliki orang yang celaka orang yang tidak memikirkan akhirat tidak ada asosiasi ke akhirat dapat duit dirubahkan sesuatu yang tidak ada keuntungan di akhirat dia sudah dapat duit, tidak diatur bagaimana mewakafkan sesuatu untuk khairat atau apa tidak. Ditambahkan lagi hartanya, tambahkan lagi hartanya. Beli emas, ditimbun lagi itu emas. Terus dunia saja. Padahal makannya dia tiga kali sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Dia terus asosiasinya ke sini. saudara sudara, -sudara eh, dalam hal ini, kita harus ambil jalan yang paling safe Yaitu kita punya asosiasi, pikiran, gerakan hati, unek-unek Semua ini harus kita pikirkan akhiratnya dulu Saya kira ini jalan safe, aman Sudara tidak akan ragu sama sekali Dan tidak akan takut sama sekali Jadi kita bukan tidak mencari dunia Kita harus mencari dunia tetapi akan ke, akan kita kemanakan dunia ini umpamanya saya dapat dan saudara dapat. Ini pikirkan. Kita punya pikiran dalam hal ini harus kita tunjukkan ke akhirat. Kita amalkan sebagian besar daripada ini. Rahim dan famili yang masih miskin kita bantu. Tetangga-tetangga yang masih kekurangan, kita tutup kekurangannya. Itu namanya akhirat. Dan itu pun harus kita niat jujur untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru harapan kita di akhirat mendapat kemenangan faizin itu besar harapan kita. Jika tidak demikian, kita akan kembali menjadi salah satu daripada dua yang belum tentu. Dan siapa yang berani pergi ke akhirat dengan dengan pikiran belum tentu kita kalau pergi ke Jakarta saja belum tentu bisa dapat hotel, belum tentu dapat penginapan. Kita mungkin mundur tidak pergi ke Jakarta. Betul, saudara-saudara? Kalau saya tidak akan dapat tempat penginapan di hotel, hotel sudah penuh semua. Bagaimana keadaan? Umpamanya saya mempunyai pikiran begitu. Saya kira saya sendiri saya tunda keberangkatan saya ke Jakarta sampai saya yakin bahawa saya akan dapat tempat penginapan baik di rumah family, di rumah teman atau di hotel. Baru saya melangkah. Ini ke akhirat. Akhirat itu artinya satu tempat yang kita akan tuju bukan 75 tahun seperti di dunia. Ini 750 miliar tahun. Bagaimana Saudara masih masih mau atau masih berani melangkah ke situ dengan pikiran Ya, untung-untungan wis, pokok prono. Siapa yang berani begini? Ini sudah keliru Apalagi yang sudah jelas rugi Nah, karena itu Saya kira, seperti tadi saya terangkan Kalau kita mau safe, mau aman Yaitu, jadikan asosiasi kita ini ke akhirat Dan jalan ke akhirat ini banyak, luas sudah -saudara. saudara Saudara bisa ketemukan dalam setiap menit saya yakin bahwa saudara-saudara semua yang ada di sini ini bisa baca Qur'an. Betul, saudara-saudara? Kalau saudara mau cari jalan akhirat, lihat anak-anak kecil-kecil yang belum bisa ngaji Qur'an, panggilan. Ayo tak ajarin ngaji. Kontak uru'i ngaji. Tapi yang ikhlas, karena Allah. Karena menyebarkan agama dan Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini asosiasi akhirat. Jadi tidak mesti saudara punya duit. Kemungkinan. Kita peribumi mencari duit sekarang susah, tetapi tidak mesti duit, lain-lainnya. Bantu tenaga, bisa membantu orang yang biasanya, ya apa sahaja. mengedarkan kartu undangan untuk satu pengajian itu juga akhir. Dan sebagaimana ini maksud oleh Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam, jangan memperkecil urusan akhirat. Jangan bilang Wong sahmini aku konsedegan, kau no oh, oh. jangan yang penting dalam bab sadaqah adalah ikhlasnya Nabi Muhammad SAW sampai dia bilang walau kurak, walaupun kekil jangan kamu anggap ini tidak ada artinya, sedekah kan? asal kamu ada nafsu mau sedekah dan ikhlas keluarkan itu nanti akan dipertumbuhkan oleh Allah Taala, dipelihara dan nanti saudara ketemu dia di akhirat itu sudah kaget tidak pantas jadi sebitu besar karena itu, di akhirat ini semua orang menyesal ya Allah wong biyan ibu aku cuma nge-tok no sa'kilo berada di sa'kini sa'kino akhirat bagaimana kalau saya keluarkan satu ton wong aku kuat tukuh sa'k ton biyan ibu kok masak kilo tukuh sinta ton menyesal dan itulah yang digermankan oleh Allah galika yaw mutawabun orang yang punya waktu semua dipakai buat mengajar juga menyesal sebab kok saya ini, ya oh, coba meroh aku sih, kuat Tak tambah mana waktu Tak kurangi masa tidurku untuk mengajar orang Apalagi di zaman pengajian agama, madrasah agama, ulama agama sudah berkurang saudara -saudara. Kalau kita tidak gotong royong untuk nanggulangi ini semua Demi asosiasi keakhirat kita akan mundur terus ke agamaan ini. Dan kalau mundur itu ke jurang kita. Tidak mundur lalu kita macet gitu saja, mundur ke jurang. Artinya orang lain yang akan menyalib dan akan memobol kita kemudian hari. Lawan-lawan Islam itu akan maju. Karena itu, marilah kita mulai hari ini menjadikan seluruh asosiasi kita. Seluruh tekad dan niat kita untuk akhirnya ini yang dikatakan inna al minal kaizin ha jelas sudah saudara yang keenam nasin nadim khairun min ta'in ada orang mengerjakan dosa tetapi setelah dia mengerjakan dosa dia menyesali dosa. Dan ada orang pula Seperti tadi yang saya katakan Satu orang mengerjakan taat Tetapi menyombongkan taat itu Mana yang lebih abdol di sisi Allah SWT Ini ada orang berdosa, ini ada orang mengerjakan taat Yang mengerjakan taat ini membaga-baga, menyombongkan Menganggap dia sudah tidak ada lawannya, tidak ada taranya orang mengerjakan taat ada lagi satu orang mengerjakan dosa, lalu dia menyesal. Ia aku di akhir dosanya. Mana yang lebih abol? Berkata Imam Syairazi, yang kedua ini lebih abol. Lah kok aneh? Mengerjakan maksiat kok lebih abol dari yang menjaga poat? Iya, sebab dia menyesali. Tadi itu membanggakan. Kalau dia membanggakan, poatnya berarti dia ini merasa dia yang melakukan itu dia tidak ingat kepada Allah dia lupa bahwa yang menggerakkan nafsunya untuk berbuat taat menggerakkan setelan badannya untuk bisa berbuat rokok dan sujud atau lain-lainnya itu adalah Allah jua jadi sebenarnya Allah lah yang mesti kita syukuri tidak kita banggakan kita bernyata taat itu sendiri waktu Nabi Allah Musa kata kepada Allah ya Allah dengan nah, waktu istighfar Nabi Allah Sulaiman mengatakan kepada Allah ya Allah engkau beri aku kerajaan yang begini besar maka maharaja diraja sampai angin itu jalannya angin di tangannya Nabi Sulaiman angin semua itu di tangannya Nabi Sulaiman kalau Nabi Sulaiman bilang ngalor ngalor semua angin dan seterusnya Nabi Sulaiman mengatakan ya Allah dengan lidah apa aku bersyukur kepadamu semua ini dari padamu kalau aku mensyukuri engkau dengan lidah, maka lidah ini juga punyamu. Kalau aku syukur dengan hati, hati ini engkau yang gerakkan. Jadi dengan apa saya mesti syukur kepada kamu, Ya Allah? Nabi Sulaiman kemaharajaan dirajaan, kalau dia mengundang makan itu, tak tanggung-tanggung, dia undang seluruh ikan di laut, suruh makan. Dan undang manuk manuk di udara ini raja-raja yang tidak, dia kan sudah minta Ya Allah beri saya kerajaan yang tidak mungkin engkau akan berikan kepada umat dan manusia-manusia sesudah aku hablimulkan la yambangi li ahadin min ba'ad notok sudah. jadi sudah tidak akan ada orang punya seperti itu dia minta menanya kepada Allah Ya Allah saya ini kepingin bersyukur tapi dengan apa Allah memfirmankan kepadanya melalui wahyu Ya Sulaiman kalau engkau sudah mengerti bahwa segala galanya itu daripada aku dan aku juga yang mempunyai itu maka itu sudah syukur itu sudah syukur kalau kau sudah ngaku bahwa lidahmu itu daripada aku dan kalau bergerak alhamdulillah alhamdulillah itu aku yang gerakkan dia kalau hatimu mau bersyukur hati daripada aku itu semuanya sudah engkau bersyukur jadi syukur lebih baik daripada satu orang yang tidak bersyukur sama sekali. Jadi kalau kita mengerjakan tohat, itu tidak mesti kita banggakan. Tidak mungkin dia bilang, wah aku washatam sebulan ini pengteluh. Tidak boleh begitu. Mesti dia bilang, Alhamdulillah Allah menakdirkan umur saya, waktu saya berkat sampai aku bisa kehataman pengteluh sebulan ini. Ini orang syukur Tidak bersifat membanggakan Dan tidak mesti dia kata-katakan kepada orang Wah mau bunyi aku tangi-bunyi Buat apa yang dia berjara begitu? Lebih baik orang yang berdosa tadi malam lalu dia minta maaf kepada Allah ya Allah Aku merasa berdosa Ini lebih abad Begitu kata, kata Imam Syairah Dan ini tepat kata-kata Kita boleh ambil ini sebagai pegangan Walaupun kita tidak dibolehkan mengerjakan maksiat untuk kita sesali. Itu lain lagi. Wish aku tindengun aku tak ee, ngelakoni maksiat. Lalu aku pura-pura aku yang merasa menyesal. Ini lain lagi hukumnya. Ini malah dikatakan bersengaja mengerjakan maksiat. Tapi yang dimaksudkan asin nadim. Ini orang yang sudah masuk maksiat tidak sedar atau lupa. Lalu dia minta Maaf kepada Allah dan merasa menyesal Saudara-saudara yang terhormat Maka dengan demikian Selesailah diktat yang ada di tangan saudara Yaitu diktat 55 Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan Yang bisa diajukan eh, Mari baca Pada majelis yang telah lalu Kami dapatkan jari-jari Maaf o'am o'omu Aku aman, atau aman. Aku musuh yang sama dengan beliau. Aku pergi, jangan Pertama, isi kalimatnya tadi, man aku aman, atau aku musuh yang sama Dan maksud pertanyaan ini, tentunya, kenapa Nabi Muhammad dimusuhi orang? Saudara-saudara. Yang dimaksud oleh pembicara man atau aman Allah atau, atau ahuman dunah Ini dalam arti kata yang lumrah dikerjakan orang Orang yang taat kepada Allah Segala-gala sisa yang ada badannya akan taat kepada Jadi seorang ayah yang taat kepada Allah Anak-anaknya akan taat kepadanya Istrinya akan taat kepadanya Dan semua anak buahnya taat kepadanya. Ayat yang maksiat kepada Allah, anak-anaknya akan nurun maksiat dan mungkin me melawan orang tuanya sendiri. Sampai saya bacakan enggak, ah, saya ceritakan dalam beberapa hal cerita seperti ini, banyak ulama yang kritis sekali pada dirinya. Kalau kudanya misalnya larat, dia ingat-ingat apa maksiat yang ku lakukan. Rasanya ketemu oh, ya. Tadi saya mengerjakan maksiat ini. Makanya saya punya kuda larat. Tidak mau saya pimpin. Kritis sekali. Ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW taat kok mempunyai lawan. Ini bab perjuangan. Nabi ini diperintah untuk mujahadat. Jahid Al-Khufar. Mujahadat mesti ada timbal balik perlawanan. Tapi akhirnya bagaimana? Ini yang menentukan. Akhirnya semua kafir tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua Yahudi tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kaum Yahudi tidak pernah tunduk kepada seorang. Walaupun dia Nabi tidak pernah. Nabinya sendiri, Nabi Musa alaih isarah. Nabi Isa tidak pernah Yahudi tunduk kepada mereka. Nabi-Nabi mereka tidak berubah untuk dibungi. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW mereka kehabisan akal dan mereka tunduk. Walaupun sebagian besar tidak beriman tetapi tunduk. Di sini ukuran man atau ahman faulkok atau ahuman tunduk. Tidak ada satu manusia yang angkat kepala di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW sudah penuh bakti kepada Allah dan begitu juga ulama rasidi. Tetapi kalau orang tidak taat kepada Allah. Ini tidak pakai tidak bisa dijadikan ukuran harus orang tidak taat atau kalau yang taat harus jadi ukuran semua orang taat juga belum tentu. Siapa ada masa ujian dan cobaan. Wa limahisallahu alladzina amanu. Allah juga menguji. Allah juga meng mau mengetahui kadar keimanan hamba-hambanya. Ada orang yang sudah wali, yang sudah taat, sudah cukup Balaknya malah besar Ada orang ulama Balaknya besar Ini juga termasuk bab ujian Tetapi nanti itu Balak akan takluk Kepada Artinya akan sirna Dan dia sudah menerima Ganjaran atau Pahalanya orang kena musibah Satu orang Taat kepada Allah Dia kena Musibah dalam panggilnya Musibah dan segala-galanya. Ini bukan berarti dia kurang kuat, Tetapi itu cobaan. Ujian. Nabi Allah Nuh alaihi sallam. Ujiannya pada keluarganya. Nabi Allah Nuh alaihi sallam. Ujiannya pada istrinya. Dan juga lain-lainnya. Itu Nabi. Apalagi kita. Jadi maks masalah man atah, man fawah, atah, orman dunah. Tidak bisa dijadikan sebagai... E, dua kali dua empat mutlak. Tidak a priori ada kalanya. Masa perjuangan harus orang ini mendapatkan atau memang oleh Allah diadakan penentang. Dengan tantangan orang yang menentang, orang yang dicoba dalam perjuangan ini akan lihat melihatkan keuletannya dan kepaatinya kepada Allah. Sampai nanti ini dibuktikan oleh Allah bahwa ini sudah dikalahkan oleh kebenaran. Dasaranya begitulah sekedar paham saya Tentang kata-kata ulama' atau tasawuf Tentang hari, tasawuf ini Sejarah segi umat islam Berbongkong-bongkong Adalah sudah ada sejak Menurutnya islam pertama kali Seperti golongan al dan mandiri Apakah mungkin Kita menghilangkan golongan-golongan umat islam Pada abad sekarang ini Mohon Sejarah Nabi Muhammad Kalau pun betul dan memang betul bahawa oh, di zaman Nabi ada kelompok-kelompok Anshar ada Muhajirin. Tapi oleh Nabi tidak dibiarkan mereka bergolong-golong dengan dua pimpinan. Saudara periksa buku sejarah. Periksa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan itu Muhajirin berdiri dengan satu kepala sendiri dan tidak pernah membiarkan Anshar berdiri dengan satu kepala sendiri. Itu dua-dua difusikan dibawa pimpinan beliau, satu pimpinan jadi kalau untuk ini kita mau pakai tradisi atau dalil bahwa zaman sekarang pun ada lima partai islam dan boleh, itu salah semakin banyak partai, semakin banyak pimpinan semakin banyak manusia-manusia yang centang perenang pendapatnya dan akan tidak bersatu lagi ini tidak benar menurut hukum islam dan lebih tidak benar lagi menurut hukum perjuangan. Dunia Arab setelah menjadi 22 negara tidak bisa bersatu. Dan ini untungnya Barat yang salibis dan Timur yang komunis. Tadinya satu negara. Arab itu daripada Teluk Arab sampai ke Casablanca, sampai ke Tunis dan Merakih. Satu umat dipimpin oleh satu pemerintahan yaitu pemerintahan Turki jadi wongkul, kristal barat tidak bisa menjajah tetapi khalifah Turki dulu ditumbangkan Islamnya hancur datang seperti sapi yang sudah jatuh banyak pisau yang terulur untuk mengambil dagingnya datang Perancis menjajah Libanon dan Syria datang Inggris menjajah Mesir tahun 1882 Nibuli Khidai Ismail datang Inggris menjajah Aden, datang itu hasil habis dunia Islam menjadi 22 negara sekarang ini dan kemarin dan ini hari akan timbul negara baru lagi, Libanon Selatan nanti nama akhirnya itu negeri Arab itu kampung-kampungan sudah jadi negara dan disinilah akan kuatnya Yahudi sampai keluarnya Imam Mahdi nanti kalau orang Arab sampai sekarang tidak sadar tidak mengerti bahwa kelompok-kelompok ini akan melemahkan nanti insya Allah menjadi tiap kampung satu negara Libanon itu kira-kira seperti pulau Bawean gitu saja ya kalau bisa ya kabupaten Surabaya gitu. ya seperti kabupaten Surabaya itu sekarang mau menjadi dua negara. Sebab Kristen minta berdiri sendiri. Dempet dengan Israel. Jadi kekuatannya Israel sudah di situ semua. Nanti akhirnya maju lagi. Dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa tidak benar di zaman Nabi umat kelompok ada Ansor. Ansor itu dibawa satu pimpinan. Rasulullah SAW sendiri. Muhajiri dibawa satu pimpinan. Rasulullah SAW sendiri. Lah kalau sekarang ini mau jadi berapa nama. Tapi satu pimpinan silakan betul tapi kalau beberapa nama beberapa pimpinan pas pakai uh, sahur-sahuran manok di atas mimbar pak insyaallah Allah tahu ranomannya dan ingat ingat dan sekali lagi ingat ya tiap kali umat Islam bentrok yang untung lawannya sudah ini pegangan kaidah sudah seperti kaidah hitung dan ilmu ukur atau apa sudah tidak bisa tidak tiap menit di tiap tempat dan di tiap zaman Kalau kita bentrok Yang untung lawan Tahun 45 Waktu kita memproklamirkan kemerdekaan Umat Islam satu Untung, kuat Coba pimpinannya lemah Coba tidak, kuat sekali Sekarang pimpinannya sudah banyak Perkanis-organisasinya di-stel semuanya Akhirnya tidak ada orang orang menyebut nama Islam saja henti akibat dari jadi berpecah. Saudara jadi saudara-saudara nah, tidak benar kalau dikatakan bahwa di zaman Nabi dulu ada golongan Ansar dan Muhajirin. Apakah mungkin kita menghilangkan golongan-golongan? Golongan-golongan kalau cuma nama saja boleh. Golongan suku Menjura, golongan suku Jawa, suku keturunan Arab, suku itu boleh. Asal satu pimpinan, satu tujuan. Satu. Kalau tidak ya seperti sekarang ini masa umat yang bertanya-tanya seperti begini ini tidak mengerti bahwa kita ini dalam keadaan yang lemah dan masa tidak mengerti bahwa kita lemah ini akibat dari bergolong-golong umat ini. jadi umat yang satu digunting-gunting sendiri sudah sekarang ini keliru sebenarnya. jadi seperti baju sudah tidak bisa jadi eh, tidak bisa dipakai kalau sudah digunting-gunting itulah kira-kira dan maaf kalau jawaban saya ini kurang menyenangkan hati saudara-saudara, tapi itu pendirian saya silakan hukuman mati dengan teknis dan hukum yang banyak dijalankan di negara Islam apakah sesuai dengan ajaran Islam sedangkan jumlah itu yang berbuat baik tidak tidak tertentu vaksin kita saudara penanyain terhormat mas alat hukuman, cara menjatuhkan isos itu oleh islam tidak pernah disahkan menurut satu cara tertentu kecuali imam Syafi'i mengatakan lebih abal dengan satu pisau yang tajam tapi kadang-kadang kalau ada pisau yang tajam tidak ada orang yang bisa menggunakan itu jadi yang penting orang yang menghabisi nyawanya orang nyawanya dihabisi dedek kalau soalnya itu dengan gantungan, dengan tembakan, dengan apa, itu masalah kedua. Dan masing-masing umat juga ada keadaan yang khusus seperti dia. Yang seperti yang dimaukan oleh umat itu. Kalau di negeri Arab, di Saudi sekarang, itu kalau orang membunuh orang, dipancung lehernya. Disuruh tunduk begini, ada satu orang yang menyebet dia dengan pedang yang tajam. Tahu-tahu kepalanya sudah ngelundung gitu saja. Dan itu diperlihatkan oleh orang banyak diperlihatkan kepada orang ya. supaya yang lain itu takut soalnya hatinya orang-orang Arab itu badui-badui apa itu dekil-dekil kalau tidak kelihatan begitu masih terus mau membunuh terus tapi kalau di negeri-negeri yang bukan seperti itu yang hatinya lebih lunak kursi listrik misalnya satu di bawah satu detik dep, sudah jadi debu ya. kalau potasenya besar itu juga cukup yang, mati, yang penting mati dan mati itu kalau mau masuk ambil kategori fa'ahsi nulqidlah. Jangan sampai alat yang menggantung ini luput jiretnya itu. Itu menyiksa, Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah diatur talinya. Sehingga kena tempat yang mesti dia mati. Habis. Turunkan saja kursinya diambil. Dia turun. Habis. Jadi termasuk fa'ahsi nulqidlah. Tapi Barat yang sampai sekarang ini merame-ramekan tentang Ali Bhutto dibunuh, karena digantung dan itu mereka memang ada ada udang di balik batu bukan karena Allah itu bukan karena kemanusiaan mereka membunuh tiap hari lima enam ratus ribu orang saudara percaya atau tidak? Ini loh orang Vietnam ini kan dari hasil Amerika ini ya. kececeran di seluruh dunia ini, ya. tak mau menampungnya sendiri. Ini hasil pembunuhannya dia ya. murat mariknya dunia Vietnam karena Amerika. Jadi saudara-saudara Dan orang yang membunuh secara kejam dan keji Yaitu anak kecil Dibeli Habis dibeli Dibunuh Dibus dibunuh lalu disembelih, Dikeluarkan dia punya jeruan Diisi candu Ini lebih kejam dari seribu tiang gantung Ini saudara-saudara Ini anak dah berdosa Dipakai wadahnya candu Nah ini kemanusiaan apa tidak Yang mbaknya kekejaman ini tapi dunia barat diam. yang melakukan itu orang seagama dengan mereka. Tapi kalau umat Islam yang menurut hukumnya Allah walakum fil qisasihaya. Walakum fil qisasihayatun ya ulul albab. Dalam jangan menjalankan hukum qisas kamu akan hidup. Jadi yang membunuh, bunuh dibunuh. Alain bil ain. Wal anq bil anq. Buzon bilun. Kalau saudara mukul hidungnya orang sampai pecah, saudara punya hidung. Tak apa, tak pakai masuk penjara lama-lama. Tak pakai apa sini hidungmu dipecahkan habis. Ini kamu tadi hancurkan hidungnya orang ini, kamu dibunuh. Al-amfu bil-amfu ini nafs ayat. Jangan pakai bilang ini kejam. Selagi yang memukul tadi juga kejam. Lainnya kekejamannya dikembalikan kepada dia. Wassalam. Jadi kalau orang nyomplongkan matanya orang, dikapakkan ini orang, masuk penjara, pengadilan, minta pembela, minta apa namanya? poskon apa? Itu. Naik banding, akhirnya bebas. Ini yang tidak adil. Lah orang yang motonya jonglong ini bagaimana? Jadi enaknya sendiri. Lah lah, kata Nabi, kata Allah SWT. mana orang yang nyomplong dari motornya orang? Ini Ini ke mata kemotanya biur sebentar dikeluarkan habis sudah pur masing masing sudah ada bagian menonton tadi. ada pun kalau famili yang mempunyai mata atau dia sendiri yang punya mata yang bilang tidak apa-apa saya maafkan gantikan saja kerugian matamu tidak usah dicoblok ya ini orang diganti beres adil apa tidak adil ya, ya. tapi Barat bilang ini kenceng mau tanya orang kalau dicoblok begitu Barat jadi Barat ini apa yang datang dari Islam mesti ditentang saudara-saudara hal ini tidak bisa dituruti. Jadi faah sinul kedelak pokok ini orang mati tidak tersiksa. Jadi mati seketika. Misalnya regu tembak menghadapi satu orang misalnya. Jadi dipele 2-3 tempat yang mematikan itu. Jadi satu melepaskan satu pelor di jantung satu di sebelah otak misal. Cukup sudah satu dua menit sudah habis dan tidak berasa sakit tapi kalau dipicis, tangannya diputus, besok telinganya dicocok uh, dengan ditusuk dengan paku usuk misalnya. Ini menyiksa. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Walaupun kepada anjing kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal mushla wal mushla walau berkemul akut. Walau dengan anjing yang gila kamu dilarang untuk mengpicis men men dia. Itulah yang dikatakan ihsinul qat jadi saya kira hukumnya pokok menurut hukum Islam dan Islam yang tidak me, me, apa namanya, menentukan dengan alat apa, ya kita pakai alat yang pantas buat huruf kebiasaan umat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang membunuh itu orang yang membunuh itu saudara-saudara inilah ya sekedar jawaban pada pertanyaan ini mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan dan membawa manfaat bagi kita semua. Sebagai penutup marilah kita lebih dahulu membaca Al Fatihah untuk kemenangan umat Islam sedunia. Al, Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.